Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabi ajma'in amma ba'd. Dengan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat izin jualah kita pada pagi hari ini bisa bermuajajah bisa bertatap muka dan bagi saya ini betul-betul merupakan sebuah karunia apalagi saya kaget terus terang, masih kaget saya, masih terkejut kaget saya tidak terbayang oleh saya Muhammadiyah Ponorogo itu kayak yang hari ini gitu. itu betul tuh uh -uh. karena dulu saya pernah dengan Bapak Haji Lukman Harun mengunjungi rumah sakit Aisyah kecil sekali betul ini, betul ini, kecil, jadi terbayang oleh saya oh rumah sakit Aisyah tuh kayak gitu ya tadi dibawa oleh Pak Mansur sama Pak Munir ternyata sudah jauh berbeda ya rumah sakit Aisyah hari ini ternyata ya menurut saya sangat indah ya sehingga mata kita ini sejuk memandangnya udah kayak uh, anak gadis yang cantik ya jadi hati kita sebagai orang tua gitu ya kalau kita punya anak gadis cantik ya kemudian berbudi pekerti luhur ya rasanya dunia ini udah milik kita lah gitu rasa-rasanya terus pergi lagi melihat rumah sakit Muhammadiyah ternyata Aisyah dan Muhammadiyah berkompetisi di Pogo ini Dan saya lihat di ponorogo ini Muhammadiyah kalah oleh Aisyah. Hebat Muhammad Aisyah nih Tapi saya minta jangan memisahkan diri dari Muhammadiyah. Kenapa? Ya ini apa rasa. Apalagi UM ini tidak terbayang juga oleh saya. Ada dom. Dan ada pengajian yang sebesar ini. Ini tentu ada jasa Pak Damanhuri Huri dan bapak-bapak yang ibu-ibu yang sudah... Ya sepuh-sepuh kayak saya lah gitu ya Ada jasa kita Oleh karena itu saya berpesan kepada ketua PDM dan jajarannya Sekarang kita di Muhammadiyah membiasakan juga belum Baru memulai ya Memulai Melakukan sesuatu yang kita sebut dengan pemberian penghargaan atau award Jadi orang-orang berjasa di Muhammadiyah ini Kita beri award Uh, saya baru saja menghadiri Milad Mohamadiyah di Jogja yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah saya melihat itu <coughs> uh, Penampilan itu sudah tidak <coughs> penampilan generasi saya lagi tetap penampilan generasi milenial Generasi anak-anak muda ya nah, Jadi saya memang melihat ini dan waktu acara itu di atas panggung Ada tiga orang yang diberi penghargaan oleh PP Muhammadiyah atau Ada tiga orang diberi award Pertama adalah Sri Sultan Hamengkubwono <tuh> Karena memang dalam sejarahnya uh, Sri Sultan itu sangat besar jasanya bagi perkembangan Muhammadiyah Apalagi kita tahu secara bersama bahwa yang namanya Kyai Ahmad Dahlan pendiri Dari ong yang kita cintai ini itu adalah penggulu kraton Ya, tentu saya sebagai penghulu beliau akan bisa bebas berbuat, bebas beramal, bebas berdakwah itu tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan support yang diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Saya tidak tahu Sri Sultanmankubono yang ke berapa itu kalau nggak salah yang ketujuh ya yang ketujuh dan yang ke-8 Yang kedua kita juga memberikan penghargaan kepada Profesor Dr. Miyo Nakamura ini orang Jepang. yang sudah menghabiskan waktunya lebih dari 50 tahun meneliti Muhammadiyah. Saya rasa bapak dan ibu tidak ada yang meneliti Muhammadiyah seperti beliau ini. 50 tahun waktunya dihabiskannya untuk meneliti Muhammadiyah. Dan lewat tulisan-tulisannya itulah Muhammadiyah dikenal oleh dunia. Sehingga masyarakat dunia sekarang ini, Kalau bicara tentang Indonesia lalu tidak tahu Muhammadiyah, itu tidak diakui kepakarannya. Jadi kalau ada orang yang mengklaim saya ahli tentang Indonesia, tapi tidak tahu Muhammadiyah, tidak tahu Nahdatul Ulama, itu kepakarannya dipersoalkan. <laughs> Alias ditolak itu kepakarannya itu. Anda tidak ahli Indonesia, Anda hanya ahli tentang Sebagian kecil saya dari Indonesia Terus yang ketiga kemarin Yang diberi penghargaan itu adalah Seorang tokoh Dari Nahdatul Ulama Yaitu Bapak Rumani Sudah almarhum beliau Ya, Beliau Kita anggap sebagai tokoh yang berjasa Karena beliau Beliau adalah orang NU Tokoh NU Tapi mewakaf Kan, rumah sakitnya Yang sudah dia bangun Kepada Muhammadiyah gitu Iya <tuh> <tuh> Orang NU saja Mau mewakafkan rumahnya untuk Muhammadiyah Masa orang Muhammadiyah tidak itu jadi pertanyaan juga Bagi saya itu Ya makanya saya lagi berpikir-pikir juga Dengan istri ini apa yang bisa saya wakafkan ini kan <tuh> Nah jadi itu Jadi oleh karena itu menurut saya sama ketua PDM ini Kalau ada acara-acara yang bagus-bagus, yang besar-besar itu ya, kita lihat juga telisik juga lah ya, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita dari Asia yang sudah berjasa ya, beliau-beliau itu tidak mengharapkan uang macam-macam lah ya. ya, mereka hanya mengharapkan, ya saya masih diperhatikan, saya sudah tua, saya sudah sepuh, saya masih diperhatikan oleh anak-anak saya, oleh generasi baru gitu, saya masih ditegur, masih disapa, ya intinya beginilah. kalau kita melakukan sesuatu ya kita ingin jugalah oleh orang ya ya di apa diingat-ingatlah gitu ya. Nah itu Pak Ketua PDM dan jajaran PDM. Terus ya saya masuk ini kepada apa yang ingin saya sampaikan ini. Bapak dan Ibu mau atau tidak mau suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya. Negeri ini menurut prediksi para pakar Negeri kita yang hari ini kayak begini nih ya Diprediksi oleh para pakar Kita ini akan menjadi salah satu negara adikuasa di dunia Tuh coba bayangkan tuh Terbayang tuh? nggak tuh? Enggak terbayang kan ya <San> <San> Jadi kalau hari ini kita mendengar Amerika, Eropa gitu ya Nah dalam prediksi para pakar Kita juga akan menjadi negara yang seperti itu gitu Uh, ini bukan ramalan. Kalau dukun kan meramal ya, ini bukan ramalan. Namanya prediksi, prediction. Jadi ini prediksi based on data, scientific approach. Ya, jadi berdasarkan data, berdasarkan pendekatan ilmiah. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jika negeri ini tidak pora poranda, jika tidak pora poranda ini. Maka negeri ini akan menjadi superpower dunia. Negeri ini akan menentukan ritme dan gerak bola dunia. Dan jaminannya di dalam Al-Qur'an sudah ada. Nah, bagaimana itu para menghubungkan antara masa depan Indonesia dengan surat atau ayat yang ada dalam Al-Qur'an? Ini sampai jam berapa ini? Jam tujuh kurang lah ya, jam tujuh kurang. Saya tolong diingatkan nanti Pak. Apa? Jadi negeri ini akan maju dan itu ada dasarnya dalam Al-Quran. Saya tidak hafal suratnya, tidak, tidak, tidak hafal ayat berapa, tapi bunyinya ingat saya. Ayat yang saya baca ini tidak sampai satu ayat, hanya sepertiga atau seperempat ayat. jadi setelah, saya ini, maaf nih Bapak dan Ibu saya ini dulu sekuler, maaf saya ini dulu pemikirannya sangat liberal saya ini kalau mati sebelum tahun 2000, masuk neraka lah yakin saya masuk neraka, karena saya rasa ini saya ini sombong, karena ayat ini tidak relevan lagi, ayat ini tidak relevan lagi, ayat ini tidak relevan lagi, ayat ini tidak relevan lagi berarti kan saya lebih hebat dari Tuhan Saya rasa kalau di, nanti di hari akhir, saya rasa saya bukan dimasukkan lagi ke dalam neraka oleh Tuhan. Ditendang itu, rasa. Karena sombong ya. Nah sekarang saya sudah tobat, nah, itu Alhamdulillah. Yang membuat saya tobat itu, ternyata orang tobat itu ada mediumnya juga. Penyakit. Jadi saya sakit, berkali-kali sakit. Ini di depan saya ada istri saya nih ini. Ini, ini istri saya yang, yang pertama. Yang pertama ini. kalau Pak tanya yang kedua, belum ada, belum ada ini baru yang pertama ini karena setiap tahun, saya sama satu tahun itu 13 kali masuk rumah sakit akhirnya sadar saya ini berarti Tuhan sudah memberi ingat ya kematian sudah mendekat saya coba membenahi lagi pemikiran saya, pandang saya saya mengakrabkan diri dengan Al-Quran saya dalami kesimpulan saya satu Fabi'ai'i ala'i rabbi'ku kematukan ziban Ayat yang mana yang akan kau bantah. Saya ini backgroundnya ekonomi. Backgroundnya ekonomi. Jadi kesimpulan saya begini. Sehebat apapun teori orang, lebih hebat firman Allah. Dan saya bisa menjelaskannya lah ya, secara ekonomik. Bahwa ayat-ayat dan firman-firman Allah dalam kitab suci Al-Quran itu tidak akan bisa dibantah oleh manusia. Dan Tuhan berfirman, watilkal الْأَيَّمُوا نُدَوِي bainan Saya punya tafsir sendiri karena saya mengerti bahasa Arab Saya tafsirkan sendiri Kira-kira artinya begini Era itu akan saya pergilirkan Di antara manusia Nah begitu Tafsiran saya ini Tapi ada mufastir yang tidak mengartikannya begitu Kalau bagi saya, saya maaf, menafirkannya Era itu Keadikuasaan itu Oleh Allah akan dipergilirkan Di antara manusia Jadi kesimpulannya apa kesimpulan adalah tidak ada satu suku bangsa pun di dunia ini yang mampu mempertahankan kejayaannya dan keadikuasannya untuk selama lamanya. Nah, gitu kesimpulannya itu. nah sekarang ayat ini kita coba uji secara empirik kita lihat ke dataran empiriknya sejak nabi adam alaihissalam sampai hari ini. hmm dulu ketika kita di sd kita belajar ada kerajaan mesopotamia apa punisia kan gitu ya. Dan di zaman Nabi ada kerajaan Bizantium Ada kerajaan Persia Mungkin oleh orang di zamannya itu Karena keadikuasaannya kan Tidak terbayang yang namanya Bizantium itu akan hancur Tidak terbayang yang namanya Persia itu akan hancur Tapi in the fact-nya pada kenyataannya hancur Nah jadi terbukti Terbukti ayat ini Jadi dia pernah jaya Hancur Muncul kerajaan Daulat Bani Umayyah Berjaya hancur, muncul daulat kakek saya, daulat apa ya, hancur juga, gitu, muncul daulat Turki Utsmani, hancur juga, nah, muncul eh, muncul era Eropa dan era Amerika, nah. kalau pakai ayat ini pasti hancur darangganya nih, tapi banyak anak-anak muda hari ini yang Tidak membayangkan enggak mungkin enggak mungkin apanya enggak mungkin apa yang tidak mungkin ini firman Allah enggak ada satu orang pun yang bisa membelokkan firman Allah nah saya pergi ke Amerika ditemani oleh warga negara Amerika diantar keliling-keliling yang menarik perhatian saya itu begini saudara nabas Anda lihat apa yang tampak oleh Anda Ya saya lihat, yang tampak oleh saya adalah gedung yang sangat tinggi, gedung pencakar langit yang tinggi Nah, you are right, anda benar Apa lagi tampak oleh anda? Nah, yang tampak oleh saya adalah jembatan yang kokoh Nah, ya anda benar Apa lagi yang tampak oleh saya? yang ada adalah apa yang tampak oleh saya? Coba anda lihat lagi, apa yang tampak oleh anda dibalik yang tampak itu? Nah, gitu Jadi kalau saya lihat ini nih saya lihat bapak ini nih Kokam kan? Nah, apa yang tampak oleh saya dibalik dia ini gitu? yang pertama saya lihat dia ganteng, gagah, ganteng kan ya, ya umur lebih, sekitar 7, lebih, ta, lebih kurang 17 tahun lah ini bapak ini lebih kurang ya, mungkin lebihnya 20 tahun, gak tahu saya ini iya nah, kan gak gitu, tapi apa yang tampak oleh saya dibalik itu saya bilang, saya gak tahu saya apa yang tampak oleh saya nah dia bilang begini yang namanya manusia itu Rabas ada umurnya yang namanya gedung itu panerabas juga ada umurnya, yang namanya jembatan itu juga ada umurnya Itu gedung yang tinggi yang Anda lihat itu, itu ada umurnya. Dan bila sudah sampai umurnya, dia akan roboh sendiri. Jembatan itu yang Anda lihat yang megah itu juga ada umurnya. Bila sampai waktunya, dia akan roboh sendiri. Jadi pada waktunya nanti di Amerika ini, apa yang tampak oleh Anda anda hari ini, sebagai simbol-simbol kemegahan, sebagai simbol-simbol keadikuasaan itu akan roboh pada waktunya. Itu akan hancur pada waktunya. Hmm. Dan ketika kami ingin membangunnya kembali, kami enggak punya uang untuk itu. Tuh. Saya bilang, kenapa? Karena hutang kami hari ini banyaknya luar biasa. Tuh. Hutangnya banyak. Ibu banyak hutangnya Karena hutang kami hari ini sangat besar. Jadi kalau gitu kesimpulan saya, Amerika akan hancur. Tanpa ada sebuah peluru pun dilepaskan. Tanpa ada sebuah senjata pun dibidikkan kepadanya. Tapi Tuhan yang di atas sana yang menentukan, yang menggariskan. Bapak dan Ibu, kita lihat bagaimana adik kuasanya Inggris. Tahun 40-an, tahun 50-an. Hari ini Inggris. Perancis, Jerman sudah keluar dari 10 besar ya, sudah keluar dari 10 besar dan kita, negeri kita ini yang tadi yang nggak dihitung beberapa tanya lo, masuk 17 besar dunia dan hari ini sudah masuk Kategori 6 besar dunia yang ekonominya masuk 6 besar. Tahun 2040 dan 2050, menurut penelitian dari PricewaterhouseCoopers, tahun 2040-2050 kita akan menjadi negara keempat terbesar di dunia ekonominya. yang pertama Cina kalau beberapa tahun yang lalu itu strukturnya adalah beberapa tahun yang lalu itu yang pertama Amerika yang kedua Cina yang ketiga India yang keempat Jepang kalau tahun 2040 berubah strukturnya yang nomor satu Cina yang nomor dua itu adalah India yang nomor tiga adalah Amerika yang nomor empat Indonesia jadi negeri ini tahun 2040 akan menjadi salah satu dari empat adik kuasa di dunia cuma saya rasa saya dengan Pak Damanuri sudah nggak ada itu ya kalau 2040 berapa umur Pak Damanuri itu ya? eh? tidak tahun 2040 103 kan? eh iya, kalau Allah mentakdirkan masih bisa lah jadi kalau Bapak dan Ibu kalau hari ini anak-anak muda di dunia, tidak hanya di Indonesia, anak-anak muda di dunia kalau ditanya ingin piknik kemana dia ingin piknik? dia ingin piknik ke New York dia ingin piknik ke Paris dia ingin piknik ke London di London dia menonton Manchester United ya kan? Di Spanyol dia menonton Real Madrid bertemu sama Barcelona, tapi tahun 2040 masyarakat dunia ingin piknik ke Indonesia, dia ingin piknik ke Ponorogo. Kenapa dia ingin piknik ke Ponorogo? Karena dia ingin menonton kehebatan Ponorogo United. Ah <laughs> oh, itu, kok bisa Pak Nrapat? Ya bisa lah, karena. Untuk menjadi dan membentuk sebuah tim sepak bola yang hebat, itu kan tidak dari orang dari Ponorogo. Contohnya di Barcelona, Lionel Messi. Orang Argentina. Di Real Madrid ada Ronaldo, orang Portugal. Di Real Madrid juga ada Benzema yang beragama Islam. Itu orang Perancis, tapi asalnya dari Maroko atau Tunisia. Nah, cuma Bapak dan Ibu, yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah begini. Ketika Indonesia ini menjadi negara maju, ketika Indonesia ini menjadi salah satu negara penentu di dunia, siapa yang menjadi penentu di negeri ini? Ini yang jadi pertanyaan besar bagi saya. Karena ini kerongkongan saya udah haus, saya minum dulu. Dalam agama Islam tidak boleh minum berdiri, duduk saya dulu. contohnya ada, saya malu sama Sandiaga Uno Sandiaga Uno wakil gubernur DKI siapa itu Sandiaga Uno Pak Anrabas? ngerti dan dia Islam Sandiaga Uno itu lebih ngerti Islam daripada anda apa buktinya Pak Anrabas? dia kalau minum tidak pernah berdiri kayak anda dia kalau minum duduk dah Jadi begitulah kira-kira ya. Nah jadi saya ini karena kesini sangat terkesan saya foto lah bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya foto dulu bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya foto ibu yang di sebelah sini. Karena istri saya ada di depan. Itu. Ini kesuksesan kita tergantung sama siapa istri anda ada di belakang kita. Makanya biasanya istri yang mendukung karir suamitra istri pertama, istri yang menggerogoti karir suamitra istri kedua dan ketiga, biasanya nih, nggak tahu saya. Hmm. Jadi nanti tolong Pak PN dikumpulkan yang apa, yang punya istri dua tiga, dipanggil istri kedua ketiganya ya, di briefing, jangan sampai dia jadi penghambat bagi memajukan Muhammad ya. Ngomong apa tadi terakhir Lupa teh. Bapak ingat apa yang saya sampaikan tadi? Siapa yang akan jadi penentu desa satu negeri? Nah, ini enggak boleh pakai apa-apa. Ini harus eh uh, boleh sembarang ngomong. Harus ada apanya? Base-nya, ada dasarnya. Ada seorang profesor guru besar dari Amerika namanya Profesor Dr. Jeffrey Winters. Profesor Dr. Jeffrey Winters ini seorang ilmuwan Ilmu ilmu sosial, dia meneliti apa yang dia teliti. Dia ingin mengetahui siapa yang menjadi penentu di suatu negeri. Hasil temuannya itu menyatakan bahwasanya yang menjadi penentu di suatu negeri atau yang menjadi penentu di suatu negara adalah orang yang menguasai sumber daya material di negara itu. Jadi bukan profesor, bukan dokter, bukan dokter, tapi adalah orang yang menguasai sumber daya material di negara itu. Timbul lagi pertanyaan, kenapa dia? Kenapa tidak yang lain? Karena dialah yang menguasai ekonomi dan bisnis di negara itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, karena dialah yang menguasai politik di negeri itu. Tuh. Jadi kalau seandainya ada orang yang menguasai sumber daya material di suatu negeri, minimal dia menguasai dua hal penting di negeri ini. Atau di negeri itu. Yang pertama ekonomi dan yang kedua politik. Kalau ekonomi agak mudah memahaminya. Tapi kalau menyangkut masalah mengapa dia kok bisa juga menguasai politik, ini tidak mudah. Apalagi kita memahaminya di era kepemimpinan orde baru Pak Harto, sulit kita memahaminya. Karena di zaman Pak Harto, yang menguasai ekonomi saudara kita dari etnis Cina, tapi yang menguasai politik Pak Harto. Hmm, gitu. Yang menguasai ekonomi itu tunduk sama Pak Arto itu, dikendalikan oleh Pak Arto. Jadi yang menguasai ekonomi, yang menguasai sumber daya itu dikendalikan oleh Pak Arto. Tapi akhirnya mereka yang dikendalikan oleh Pak Arto inilah yang menjatuhkan beliau. Gitu. Jadi Pak Arto ini ibaratnya tuh membesarkan anak singa, ya. Membesarkan anak singa, dielus-elus, dikasih makan, tetapi setelah tiba waktunya, diterkam sendiri. Siapa yang menerkamnya, yang menguasai sumber daya material itulah. Dan pindahlah kita hijrah kita dari era Orde Baru ke era reformasi. Di zaman era reformasi ini, <tuh> kegiatan politik kita, sangat kental dengan warna serta nuansa transaksional. ya jadi bupati jadi gubernur jadi wali kota jadi anggota DPRD dan anggota DPR bahkan juga jadi presiden kalau nggak ada uangnya nggak ada nggak bisa gitu nah timbul pertanyaan saya mau maju jadi gubernur gue caranya ini ya harus punya duit tapi ndak punya duit ya harus cari duit terus kan waktu sudah mepet nih bagaimana yang begemah mencari duitnya nih ya minta sama siapa mintanya ya jangan minta sama orang miskin dong minta sama orang kaya bukan orang kaya tapi orang super super kaya kalau sini nih, wajahnya banyak wajah wajah apa nih wajah nih wajah miskin kah? wajah kaya kah? super kaya, atau super, super kaya ini? wajah masa depan ya Yang enggak wajah-wajah kayak kita ini dia akan datang kepada orang yang matanya kayak gini nih bapak jangan membenci mereka dia kaya karena dia menempuh sunatullah untuk menjadi kaya. Kita miskin karena kita menempuh sunatullah untuk jadi miskin. Itu ada jalannya, segala satu itu ada jalannya. Saya ke Ponorogo ini bisa sampai di sini karena menempuh jalannya. Naik kereta api dari Jogja ke Madiun, konek kereta api dari Jogja ke Jakarta dan sampai sampai sini. Jadi ada jalannya ini. Untuk kaya itu ada jalannya, untuk miskin itu ada jalannya. Tuhan kasih kebebasan kita pada kita, kita mau pilih mana? Sepanjang pengetahuan saya, kalau jadi pegawai negeri akan bisa super kaya, kalau jadi karyawan akan bisa jadi super kaya. Yang bisa jadi membuat kita super kaya itu apa? Jadi pengusaha, jadi investor, jadi pedagang baru bisa kaya. Tapi yang kita pilih apa? Yang kita pilih adalah. menjadi pekerja negeri, menjadi karyawan. Ya, terimalah nasib kita ini. Ya, Pak, ya terima aja nasib kita ini. Kalau kata Bagaisan terpikir, Tuhan itu sudah bilang, kalau kamu mau merubah nasib kamu, inna Allah hatta Kalau kamu ingin merubah diri kamu, robah. Kalau kamu ingin merubah nasib suatu bangsa, robahlah. Dan itu tergantung sama kamu kata Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kebebasan sama kita. Begitu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, negeri ini akan maju, tapi siapa yang akan menjadi penentu? Menurut Profesor Dr. Jeffrey Winters, yang akan menjadi penentu adalah orang yang menguasai ekonomi. Yang menguasai sumber daya material. Karena dialah yang menguasai ekonomi dan bisnis dan politik. Baikkah itu Pan Rabas, Tuhan berfirman, itu tidak baik. Dalam ayat yang berbunyi, likaila dulatan bainal akniak. Satu bangsa itu kalau mau kokoh, Suatu bangsa itu kalau mau kuat. Bangsa itu kalau mau maju, maka harta itu tidak boleh hanya berputar-putar di segelintir orang. Karena kalau harta itu berputar-putar di segelintir orang, dia akan menimbulkan bahaya dan malapetaka. Tapi Tuhan tidak bilang itu, akan menimbulkan bahaya malapetaka itu tidak. Itu masa menyimpulkan. Setiap yang diperintahkan oleh Allah pasti baik untuk kita. Setiap yang dilarang oleh Allah pasti buruk untuk kita. Siapa yang membuktikan keburukan daripada? Hegemoni ekonomi dan politik itu namanya Milton Friedman. Milton Friedman ini bukan orang sembarang orang. Ini orang yang jago sekadar bidang ekonomi. Sehingga dia dihadiahi hadiah Nobel. Bidang ekonomi. Apa kata dia? Bila kekuatan ekonomi dan kekuatan politik. Berada di satu tangan. Berada di satu tangan. Maka dia akan melahirkan sebuah pemerintahan atau rejim yang Tiranik. Apa itu tiranik Pan Rabas? Itu zalim. Apa contohnya Pan Rabas? Contohnya itu gini, Kodalam bidang hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sudah ada nggak gejala-gejala itu? Sudah. nabak listrik. Ini Pak Mansur, ini Pak Mansur ini politisi soalnya beliau ini. Ini politisi kan. Sudah ada. Pertanyaan saya adalah apakah ini akan dibiarkan? Ya tidak dong. Ibu, coba Ibu pegang-pegang kalau pada kantong pegang-pegang tasnya pegang-pegang, kira-kira berapa jumlah duit Ibu itu? coba dikumpul, diingat-ingat di almari berapa, di bawah bantal berapa, di bank berapa ingat-ingatlah ibu jumlah uang kita kalau dikumpulkan di negeri ini ya jumlah uang ini jumlahnya sembilan ribu triliun jumlah uang yang beredar di Indonesia ini sembilan ribu triliun tahu berapa nolnya itu 2003 satu miliar 9 satu triliun 12 ya ini 9.000 berarti nolnya berapa tuh ah, banyak kan itu kalau dibelikan kerupuk itu kalaujawaannya tertutup itu nah, kita boleh tertawa dengan angka itu tapi bisa menangis karena dari 9000 triliun itu 85%. Berapa Bu? 85% ada di tangan 35 orang. Jumlah penduduk negeri ini berapa? 250 juta. Penduduknya 250 juta. 85% uang yang berada di negeri ini di tangan 35 orang. Kalau dikaitkan lagi dengan nilai-nilai ekonomi yang lain, 1% penduduk di negeri ini menguasai 41% nilai ekonomi yang ada di negeri ini. 1%. Jadi yang 99 persen hanya menguasai 59 persen. Yang lebih parah lagi dalam bidang pertanahan. Yang lebih parah lagi di Jakarta. Menurut Profesor Dr. Yusil Iza Mahendra, indeks gini tanah di Jakarta itu 0,82. Apa artinya itu? 1 persen dari penduduk Jakarta... menguasai 82% lahan yang ada di Jakarta itu saya penasaran dalam skala nasional berapa kira-kira indeks gininya saya temui Menteri Agraria Pak Sofian Jalil, berapa Pak Sofian? 0,59 apa artinya itu? artinya adalah bahwa 1% penduduk menguasai 59% Lahan yang ada di negeri ini Siapa yang satu persen itu Adalah mereka Laisa minna Walakin minhum Karena ada yang tidak mengerti Barangkali maksud saya Itu sebagian besar Dikuasai oleh Saudara kita, teman-teman kita Dari etnis Cina. Untuk memudahkan gini saja Di negeri ini jumlah umat Islam 90% Lebih kurang Yang non-Islam 10% Siapa 10 orang terkaya di negeri ini? Jawabnya adalah 9 tidak beragama Islam Hanya satu yang beragama Islam Semestinya terbalik Sembilan yang beragama Islam Dan satu yang tidak beragama Islam Jadi kalau itu siapa yang akan jadi penentu di negeri ini Pan Rabas Tahun 2040-2050 Yaitu rekan-rekan kita, saudara kita, teman-teman kita Yang menguasai ekonomi dan bisnis di negeri ini Siapa mereka Pan Rabas? Itu saudara-saudara kita dari etnis Cina. Kalau itu yang terjadi, apa yang akan dampaknya apa, Pandrabas? Tuhan sudah berfirman. Jika itu terus berlanjut, maka pemerintah ini akan tergiring, akan menjadi pemerintah yang semakin dan semakin tiranik, Semakin dan semakin zolim. Timbul pertanyaan pada diri saya, Apakah ini akan kita biarkan? Muhammadiyah punya filosofi. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, Muhammadiyah adalah gerakan perjuangan, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Muhammadiyah harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Caranya bagaimana Pak Anrabas? Membendung ini. Jangan biarkan fenomena ini terus berlanjut Jangan biarkan fenomena harta, benda, kekayaan, ekonomi itu Berputar-putar di segelintir orang Tapi saya sangat-sangat tidak menganjurkan Dan saya sangat mewanti-wanti kita semua Untuk jangan membenci mereka Karena Kalau kita membenci mereka Persoalannya semakin rumit Persoalannya semakin tidak terselesaikan Oleh itu apa yang akan kita lakukan Pak Narabas Kita harus melakukan hijrah Kalau Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, kita, umat Islam Indonesia juga harus hijrah. Dari mana dan akan ke mana kita ini? Kita harus hijrah dari mentalitas. Ingin dan mengidolakan jadi PNS dan jadi karyawan. Atau yang kita sebut dengan employee mentality. Kita harus hijrah dari employee mentality Kepada entrepreneurship atau intrapreneurship mentality Saya bertemu dengan Pak Mahathir Muhammad Beberapa kali mantan Perdana Menteri Malaysia Bapak bagaimana negeri Bapak ini Negeri saya terancam Negeri saya sama dengan negeri Anda uma Islam di Malaysia 60%. Di sini 90%. Non-Islam di sana 40%, di sini 10%. Ketika Mahathir Muhammad menjadi Perdana Menteri, nilai ekonomi yang ada di tangan orang Melayu yang jumlahnya 60% itu hanya 5%. Jadi di tangan orang-orang etnis Cina dan non-Muslim non-Melayu yang jumlahnya 40% itu jumlahnya 95%. Begitu saya turun, kata beliau, nilai ekonomi yang ada di tangan umat Islam yang besar 60 persen itu ada sekitar 20 persen. Saya hitung-hitung dan negeri ini, dari 150 orang terkaya di negeri ini, saya hitung kekayaannya tanpa diupah, hitung kekayaannya. jumlah yang ada di tangan umat Islam itu hanya sekitar 8%. Oleh karena itu, saya bertanya kepada Pak Mahathir Muhammad, apa yang harus kita lakukan Pak Matir? Beliau bilang, kita harus kembali ke bandar. Apa bandar dulu ada yang tahu ya, bandar itu pasar. Kita harus kembali ke pasar. Orang-orang Melayu dan pribumi di negeri Anda harus kembali ke pasar. Karena pasar inilah yang sudah diisi oleh orang lain. Saya ini orang Padang Pak. Saya tahu di Ponorogo ini ada enggak, restoran Padang. Warungnya ada. Saya masuk Jakarta tahun 73 Pasar Jatinegara, Negara, pasar orang Padang, pasar Senen, pasar orang Padang, pasar tanah bang, pasar orang Padang, pasar mestik, pasar orang Padang, pasar bulan, pasar orang Padang, pasar Santa, pasar bang, pasar keberalaman, pasar pasar gombrong, pasar orang Padang. Saya kalau berbelanja di ternegara di senen di tana abang di bloem dengan berbahasa padang yang harga 20.000 bisa menjadi 10.000. Tapi keluar ini tidak bisa. Kenapa enggak bisa Pak Karena yang punya-punya itu yang begini semua. Memang bercilbab. Ketika saya tanya ini punya kamu bukan? Bukan. Punya siapa? Punya Siko. Ini punya kamu bukan? Bukan, punya saya, punya Siko. Ini punya saya, punya Siko, Siko, Siko, Siko. Nah, oleh karena saya ingin mengakhir ini. Kata kunci saya ini ya, kata kunci saya ini. Apa yang harus dilakukan Pak Andrabas? Baca Al-Qur'an, baca hadis Nabi. Enggak usah semuanya dibaca. Yang penting penting saya dibaca. Nah, ada hadis Nabi yang menarik itu. Bunyinya begini. Utlubul ilma walau bisyin. Nah, nanti kalau orang kalau orang kontra dapat sih tahu itu artinya. Kalau enggak gontor mungkin mikir-mikir apa ini maksud ini. Itu artinya gini, tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Kalau Ibu pergi ke Beijing, enggak kurang uang 15 juta habis itu. Tiket pesawat saja sudah berapa? Nah. Jadi, sebagai orang Padang Atau sebagai bangsa yang cerdas, kita harus efisien. Bagaimana cara pandang, Bas? Karena Chinanya sudah ada di sini. Ya kita belajar saja dari mereka ini. Belajar saja dari mereka. Orang menyatakan, ada dua suku bangsa di negeri ini yang sangat tinggi. Apanya, budaya bisnisnya, yaitu suku Cina dan suku Padang. Tapi suku Parang sekarang sudah jatuh, suku Minang sudah jatuh sekarang. udah hampir apa? Nah, kenapa? Karena dia meninggalkan budaya. Dia hijau dari budaya bisnis kepada budaya pegawai. Ini sudah hampir jam 7. Apa yang ingin saya, Bapak Anwar sampaikan? Saya pesan satu. menurut saya bangsa ini boleh menumpangkan harapan kepada Muhammadiyah. Kenapa bisa begitu Panras? Karena Muhammadiyah ini punya sekolah. Dari taman kanak-kanak bahkan dari PAUD sampai perguruan tinggi. Di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi itulah anak-anak ditempa. Saya punya keyakinan selama kurikulumnya masih seperti yang ada hari ini, ulang lagi, selama kurikulum yang diajarkan dan dikondisikan di madia masih seperti hari ini, maka yang akan lahir dari sekolah-sekolah dan perguruan tinggi itulah manusia-manusia pencari kerja. Yang kerjanya begitu mendapat ijazah, menenteng-nenteng ijazahnya, mengemis ngemis minta pekerjaan. Oleh itu, apa yang akan dilakukan Pak Anrabas? Robah kurikulumnya. Lalu apa yang ingin Pak Anrabas masukkan ke dalam kurikulum itu? Saya minta untuk dimasukkan ke situ. ada sebuah virus yang harus disuntikkan. Virus apa itu? Yaitu virus entrepreneurship atau intrapreneurship mentality. Kita suntikkan virus berwirausaha kepada anak-anak didik kita. Oleh karena saya pesan kepada Bapak Rektor kalau ada di sini. Saya pesan kepada kepala sekolah kalau ada yang di sini. Saya ingat kata-kata Pak Air Fahrudin. Kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi sesuatu. Ini kata Pak Efraudin. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi sesuatu yang kita harapkan. Maka biasakalah anak-anak kita itu dengan apa yang kita harapkan itu. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi pengusaha-pengusaha. Maka biasakalah anak-anak kita itu berusaha. Sejak dari kecil Bila ini kita lakukan Minimal misalkan satu minggu Satu minggu saja kita Satu hari saja kita mengalokasikan waktu Untuk anak-anak kita untuk berbisnis Berarti satu tahun Dia punya kesempatan berpengalaman 50 kali Dia tamat SD Dia punya pengalaman 300 kali Dia tamat SMA, dia punya pengalaman 600 kali. Dia tamat perguruan tinggi, dia punya pengalaman 800 kali. Saya yakin dan percaya, bila ada anak didik yang punya pengalaman berbisnis 800 kali atau 800 hari, berarti itu lebih dari 2 tahun, maka mentalit yang terbentuk pada diri anak itu, bukan lagi employee mentalit bukan lagi mentalitas ingin jadi karyawan. Dan kalau saya dia ingin jadi karyawan, mentalitinya bukan mentality employee, tapi adalah entrepreneurship mentality. Yaitu mentalitas intraprenur. Ada intraprenur, ada intrapreneur. Kalau intra entrepreneur. Kalau intraentrepreneur, begitu dia lulus, dia membuka usaha sendiri. Dia bosnya. Tapi kalau intrapreneur, dia tidak membuka usaha sendiri. Dia bekerja dengan orang lain. Tetapi dia tampil di perusahaan tersebut dengan gagah. Dia akan mengatakan kepada bos yang punya perusahaan itu. Saya ingin melamar di perusahaan Bapak. Tapi saya minta gaji minimal 100 juta. Kalau Bapak tidak mau, ya sudah, saya pergi. Pasti dia nanya Kamu kalau minta gaji 100 juta Apa yang bisa kamu berikan kepada saya? Dia akan berkata Bapak kalau terima saya sebagai Karyawan Bapak Saya akan tingkatkan penjualan Bapak dari sekian menjadi sekian Saya akan tingkatkan profit Bapak dari sekian menjadi sekian Kan terserah Bapak oh, Begitu gagah kan? Gagah Tahun depan minta lagi 2 juta Inilah yang saya idam-idamkan. Dan syukur Alhamdulillah, Muhammadiyah hari ini sudah mulai agak berbeda dengan Muhammadiyah kemarin. Sejak tamar Muhammadiyah di Makassar yang terakhir, Muhammadiyah sudah memancangkan pilar baru. Bila selama ini disebut nama Muhammadiyah yang terbayang sekolah dan rumah sakit, sekolah dan rumah sakit, sekolah dan rumah sakit, Amanat Muqtamar Muhammadiyah Makassar. Bila disebut nama Muhammadiyah, tidak hanya dua kata itu lagi yang terbayang. Di benak dan di mata kita. Dan di mata orang lain. Tapi ada pilar baru yang disebut dengan pilar ekonomi dan bisnis. Dari kalau disebut nama Muhammadiyah, tahun 2040-2050, Yang terbayang bukan sekolah dan rumah sakit Tapi the tallest world Muhammadiyah tallest world The Muhammadiyah tallest in the world Muhammadiyah airplane Wah begitu Mau kemana ini? Ada orang berangkat dari London mau ke Jakarta Anda mau kemana? Oh ke Jakarta Anda mau kemana? Mau ke New York Anda naik apa? Saya naik pesawat Muhammadiyah Wah begitu panrabes mimpi, mimpi bagaimana? saya dokter lulusnya kemlaut pak munir kemlaut juga ya? Nah. tapi kan pak munir lulus kemlaut teologi ya? saya ekonomi kan dia? Nah, jadi agak lebih dipercaya saya gitu saya optimis kenapa? karena saya lihat anak-anak muda kita Muhammadiyah ini luar biasa hebatnya, kreatif segala-galanya tinggal dikanalisasikan saja tinggal diminit saja Oleh itu saya ingin mengakhiri Dengan kata-kata Arif dari Ali bin Abi Talib Apa itu artinya? Yang hak atau sebuah cita-cita Kalau tidak dikelola dan tidak di-manage secara baik Maka dia akan bisa dikalahkan Oleh yang batil Tapi di-minage secara baik. Muhammadiyah katanya adalah organisasi modern. Maka Muhammadiyah tentu saja harus bisa. Untuk meminage itu semua. Sehingga the glorious era of Muhammadiyah. Sehingga zaman keemasan Muhammadiyah. Zaman di mana Muhammadiyah akan menjadi penentu di negeri ini. Tinggal menunggu waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.